Assalamualaikum Saudarlon, berita pagi di siang ini Rabu 27 Juni 2018 dibacakan Ardian Syah. Pembunuh Asun sekeluarga didakwa pasal berlapis. Dinas SDM Optimis Listrik panas bumi Jaboy beroperasi tahun 2019. Belasan tiang listrik di Aceh Besar tumbang ke Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi Aceh.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 Ji Sun alias Asun, 48 tahun bersama istri dan putra mereka. Minarni, 40 tahun, dan Kalietos Ng, 8 tahun yang terjadi di Gampung Mulia Kuta Alam Banda Aceh, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh selasa kemarin. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Banda Aceh dengan terdakwa Ridwan alias Iwan, 22 tahun, warga Desa Payas Mantuk, Krungsabi Aceh Jaya yang tak lain anak buah korban. Perbuatan Ridwan diancam dengan pasal berlapis. Ridwan dihadirkan ke muka persidangan dengan didampingi pengacaranya Ramli Husin SH dan Kadri Sufi SH. Ramli merupakan pengacara yang ditunjuk oleh negara karena Ridwan yang menghadapi kasus dengan ancaman hukuman berat tidak ada pengacara. Ridwan yang duduk di bangku pesakitan mengenakan rompi tahanan dan peci rajut. Selama persidangan Ridwan tampak lebih banyak menunduk di hadapan majelis hakim. Pada sidang kemarin, JPU mengungkapkan motif dan kronologis pembunuhan terhadap Asun sekeluarga. Dari uraian dakwaan diketahui Ridwan melakukan pembunuhan karena merasa sakit hati dengan tuannya yang mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa diterima oleh Ridwan. Hanya gegara hal tersebut, Ridwan dengan tega menghabisi nyawa Asun, termasuk istri dan anak korban, dengan cara yang sadis yaitu menggorok leher korban. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 340, Pasal 339, dan Pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati. Dalun Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, optimis proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal jabui Sabang bisa beroperasi pada akhir 2019 mendatang. Keyakinan itu didasari fakta pengeboran di lapangan. Kepala Dinas ESDM AC Insinyur Mahdinur mengatakan untuk sumur bor panas bumi yang pertama arah pengeborannya ke Gunung Lemo Mati dengan kedalaman 1.300 meter. Sedangkan lokasi sumur bor yang kedua diarahkan ke Gunung Semerego, kedua gunung itu masih dalam kawasan Caboy Sabang. Untuk lokasi pengeboran sumur panas bumi yang kedua telah mencapai kedalaman 785 meter dari 1.100 meter yang ditargetkan. Pada target kedalaman 1100 akan ditemukan panas bumi yang bisa menggerakkan turbin listrik sebesar 15 MW seperti yang telah ditemukan pada lokasi sumur pertama. Pengeboran lokasi kedua ini diperkirakan satu bulan ke depan selesai. Kemudian dilanjutkan dengan uji tekanan panas bumi untuk mesin. Sementara pihak PLN mulai melakukan pemancangan tiang listrik dari gardu listrik di Pelabuhan Balohan ke lokasi pengeboran panas bumi Caboy yang berjarak 3 hingga 4 km. Kondisi ini sebagai bukti kuat proyek tenaga listrik panas bumi Jaboy akan beroperasi lebih cepat dari yang ditargetkan awal tahun 2020. Darlun belasan tiang listrik beton di sepanjang jalan Tengku Hasan di Bakoy, kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar tumbang dan patah ke badan jalan selasa kemarin. Tiang-tiang listrik beton tersebut roboh disebabkan tumbangnya sebatang pohon yang mengenai kabel listrik menyusul badai angin yang melanda kawasan tersebut hampir 60 menit. Saat tiang listrik tumbang, jalan pintas yang menghubungkan lambaru cut iri tersebut sedang dalam keadaan sepi dan dipastikan tidak ada korban jiwa. Hanya saja usai kejadian, lalu lintas di kawasan itu sempat terganggu. Sekitar 400an meter badan jalan terhalang tiang listrik beton dan kabel listrik. Total 19 tiang yang roboh. Pantauan di lokasi arus lalu lintas sempat terganggu hingga 1 jam. Para pengendara roda 4 tidak bisa melewati jalan, sedangkan penge, sedangkan pengemudi roda 2 coba menerobos dari pinggir jalan yang bisa dilewati. Polisi dan masyarakat juga langsung menutup akses jalan untuk beberapa saat. Sementara itu, manajer area PLN Banda Aceh Wahyu Ahadi mengatakan insiden ini disebabkan angin kencang yang melanda kawasan itu kemarin pagi. Angin kencang juga menyebabkan padamnya arus listrik di sejumlah kawasan di Banda Aceh dan Aceh Besar. Darlun kantor wilayah Direktorat Jenderal Bia Cukai Aceh menjibahkan bawang merah kepada Pemku Banda Aceh dan Pemkap Aceh Besar di kantor kanwil Bia Cukai Aceh Banda Aceh selasa kemarin. Bawang merah itu diserahkan oleh kabit penindakan dan penyidikan Bia Cukai Aceh Triutomo kepada perwakilan dua daerah tersebut. Banda Aceh yang mendapatkan 8,4 ton diterima oleh asisten pemerintahan Seddaku Banda Aceh Bakhtiar. Bawang merah tersebut merupakan hasil sitaan Beacukai dari KM Satrio yang hendak dibawa secara ilegal ke Aceh melalui perairan langsa pada 14 Juni 2017 lalu. Karena kondisi barang yang masih layak dimanfaatkan sehingga dihibahkan kepada Pemko Banda Aceh dan Pemkap Aceh Besar. bea cukai menyatakan bawang tersebut sudah melewati uji laboratorium dan layak konsumsi. Khabit penindakan dan penyidikan Bia Cukai Aceh, Tri Utomo, mengatakan total 840 karung berisi 20 kg bawang merah yang dihibahkan. Nilainya mencapai 500 juta rupiah. Sementara perkiraan kerugian negara dari sektor perpajakan 100 juta rupiah. Tri Utomo menambahkan bawang merah itu telah mendapatkan penetapan hibah dari pengadilan negeri Kuala Simpang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Jarlun Kepolisian Daerah Aceh kembali mengirim 120 personil BRIMOB ke Papua untuk melaksanakan tugas BKU dalam rangka mengamankan kawasan-kawasan yang berstatus rawan gangguan kelompok separatis atau kelompok bersenjata. Ke-120 personil BRIMOB dari Aceh itu dilepas Wakapolda Aceh Brigjen Suprianto Tarah dalam upacara pelepasan di lapangan Mapolda Aceh selasa pagi. Menurut Wakapolda Aceh, pasukan BRIMOB dari Aceh akan berada di Papua selama 6 bulan. Mereka bertugas untuk pengamanan kawasan rawan gangguan separatis kelompok kriminal bersenjata di dua kabupaten, yaitu Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak. Catatan Seram BFM, ini bukan kali pertama Polda Aceh mengirimkan personilnya ke Papua. Beberapa bulan lalu, sekitar 100-an personil juga di-BKU-kan ke Papua untuk pengamanan PT. Privat. Wakapolda dalam upacara pelepasan membacakan amanat tertulis Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jambak, Di antaranya mengatakan, Polda Aceh juga memiliki andil dan tanggung jawab membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. Waka Polda menyebutkan intensitas kerawanan di Papua masih sangat tinggi, terutama dari ancaman kelompok kriminalitas bersenjata. Oleh karena itu, situasi tersebut harus diwaspadai dan diantisipasi oleh para personel yang akan melaksanakan tugas di sana. Zarlun personil Satreskrim Polres Lok Sumahwe, telah mengamankan seorang pria dan seorang wanita asal Aceh Utara Senin sore kemarin. Pria berinisial IL 32 tahun dan wanita berinisial FA 28 tahun ditangkap terkait dugaan video mesum. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang ite atas dugaan membuat dan menyebarkan video mesum serta kanun tentang hukum jinayat terkait perzinaan. Kasatreskrim Polres Loksema WAKP Budi Nasuha menyebut dasarnya FA sudah punya suami dan IL juga telah punya istri. Namun selama ini suami FA bekerja di luar daerah. Sehingga sejak 2017 IL dan FA terjalin hubungan asmara. Bahkan keduanya memiliki surat nikah siri. Pada pertengahan April lalu suami FA pulang kembali ke Aceh Utara sehingga membuat hubungan asmara IL dan FA terkendala. Beberapa hari lalu, IL pun mengirimkan video mesum kepada suami FA yang diduga diperankan keduanya. Sehingga suami FA yang tidak terima hal ini membuat laporan resmi ke Polres Loksmawe. Menindaklanjuti laporan tersebut, awalnya polisi mengamankan FA. Hasil pemeriksaan terhadap FA, pemeran si pria langsung mengarah pada IL. Sehingga polisi berhasil menangkap IL dan menyita handphone milik IL. Bahkan di handphone milik IL penyidik menemukan 4 video mesum yang diduga pemerannya adalah kedua tersangka. Tarinisrum From di Tanjung Permai sekian berita pagi edisi Rabu 27 Juni 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.